Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita malam medisi hari ini Senin 6 Februari 2017 dibacakan Ardiansyah. Honda Beat kontra simpatistar dua warga PD meninggal dunia. Nelayan tangkap 4 buka trawl. Dayah Mitahul di Pangah terbakar. Bupati Aceh Jaya serahkan bantuan mata panas. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Trans FM. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Noxmawai, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Noxmawai. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram Kedarlun dua pengendara sepeda motor Honda Beat BL 5238 PAH meninggal dunia di tempat kejadian setelah bertabrakan dengan bus simpatistar BL 7733 AA di Jalan Medan Banda Aceh, Gampung Payanadin, Kecamatan Madat, Aceh Timur. Kedua pengendara Honda Beat yang meninggal dunia yakni Fahrul Rizal, 19 tahun, dan Abdul Khalil, 22 tahun, keduanya warga Gampung, Balutano, Kecamatan Sakti, PD. Kapolres Aceh Timur AKB Perudi Purwianto dalam siaran pers yang diterima Serambi mengatakan kecelakaan terjadi bermula pada saat sepeda motor Honda Beat yang dikendalai Abdul Khalil berboncengan dengan Fahrul Rizal melaju dari arah bandar Aceh menuju Medan. Tiba di tempat kejadian kondisi jalan yang menikung, sepeda motor tersebut hilang kendali dan pada saat bersamaan dari arah berlawanan muncul besimpatistar yang dikemudikan Muhammad Akbar 45 tahun Warga Gampung, Metering Gading, Pidicaya, langsung menabrak sepeda motor tersebut. Sehingga sepeda motor dan kedua pengendara tergilas bus. Akibatnya kedua pengendara meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Darlun nelayan di kawasan Senedun dalam sepekan terakhir menangkap empat bot yang menggunakan pukat pukatrol atau pukat harimau yang beroperasi di kawasan itu pada malam hari. Panglima Laut Senedun, Amir Yusuf, mengatakan selama ini pukat harimau yang beroperasi di kawasannya, khususnya pada malam hari, bertambah banyak. Mereka juga berasal dari Loksemawe, Aceh Timur, dan dari sejumlah kecamatan di Aceh Utara. Sehingga nelayan di kawasan Senedun resah karena bukan hanya menyebabkan terganggu, tapi juga banyak jaring nelayan yang rusak karena ditarik pukat harimau tersebut. Selain itu bibit ikan dan udang yang terjaring dengan puka terol tersebut dibuang sia-sia karena tidak digunakan. Karena itu nelayan di kawasan tersebut sepekan lalu menangkap empat bot kemudian memperingatkan mereka agar tidak beroperasi di kawasan Senedun. Darlun dayah Miftahul Ula di desa Kutatuha, Kecamatan Pangak, Jaya terbakar minggu malam kemarin. Kebakaran ini sempat menghanguskan ruang perpustakaan dan dapur tempat memasak, sedangkan tempat pemondokan santri selamat dari kebakaran. Pagi tadi, pemerintah setempat telah menyalurkan bantuan masa panik kepada daya tersebut yang diserahkan langsung Bupati Aceh Jaya Azhar Abdurrahman dan diterima pimpinan daya setempat Tengku M. Ali. Saat menyerahkan bantuan masa panik, Bupati meminta pihak daya untuk segera mendata semua kebutuhan dan keperluan kitab-kitab untuk diserahkan kepada Bupati atau Dinas Sosial. Ia juga mengatakan bantuan masa panik berupa sembako yang diberikan untuk meringankan beban pihak daya dan santri. Serta mengunjungi langsung ke lokasi sambil menunggu adanya bantuan berikutnya untuk daya tersebut. Sementara itu pimpinan daya Miftahul Ula Tengku M. Ali mengatakan kebakaran telah menghanguskan perpustakaan dan dapur tempat memasak para santri. Bangunan yang sempat hangus itu berukuran 4x20 meter dan api diduga berasal dari dapur. Disebutkan juga api berhasil dipadamkan oleh para santri dan warga desa, sehingga tidak sempat menjalar kebangunan lain. Garlun Oknum Anggota brimob Detasmen A Polda Aceh Sare Aceh Besar diduga telah melakukan penganiayaan terhadap tiga warga gampong Ring Mancang, Kecamatan Merdu, Pidicaya. Korban yaitu dua diantaranya pelajar dan satu orang warga sipil biasa. Motif penganiayaan ketiga warga dipicu oleh hilangnya satu unit handphone salah satu mahasiswa yang kebetulan saudara dari Oknum Aparat Polisi yang melakukan kuliah pengabdian masyarakat di kampung setempat. Pelaku penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Brigadir Z dengan NRP 85041602 selaku anggota brigade Mobil terhadap Ferdi Kawanda, 19 tahun, Nanda Zikrullah, 16 tahun, dan Fahru Razi, 13 tahun, terjadi pada Kamis kemarin berlokasi di Kampung Rungkung, Kecamatan Merdu, persisnya di tempat pembuangan akhir Kampung Rungkop, Kabupaten Pidijaya. Kapolres Pidia KBPM Ali Hadapi SIK melalui Kapolsek Merdua KPT Muhammad SH mengakui tiga warga Ring Mancang telah dianiaya. Penganiayaan diduga dilakukan oknum polisi Brimob dan hingga kini proses hukum terhadap pelaku tetap dilanjutkan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi BFM. Sudarlun Tanggul Sekunder Jaringan Irigasi Pantilung Pesangan Jalur Cot-Keranji tembus ke Cot-Nga Pesangan Biren Jebol di beberapa titik pada beberapa hari lalu. Hal tersebut mengakibatkan 75 hektar tanaman padi yang baru ditanam terendam air. Jebolnya tanggul tersebut jelas Kepala Dinas Pertanian Biren, Insinyur Ali Bashyah, melalui Kabit Tanaman Pangan dan Hortikultura, Insinyur Hajah Mutia, setelah hujan deras mengguyur Biren sehari sebelumnya. Tanggul sepanjang 1 km lebih itu merupakan timbunan dasar yang sudah lama dan belum dibeton, sehingga ketika hujan deras mulai jebol di beberapa titik, dan menyebabkan air tumpah ke Yangbaru persawahan yang baru 2 pekan ditanam. Perbaikan yang dilakukan hari ini jelasnya adalah kerjasama dengan Dandim Biren, Koramil Pesangan, para penyuluh pertanian, serta warga setempat dengan menutup tanggul yang jebol menggunakan karung berisi pasir di dua sisi, sementara bagian tengah ditimbun dengan tanah. Dandim juga menambahkan empat titik yang jebol dengan ukuran berbeda mulai dari 3 hingga 10 meter telah diperbaiki. Disebutkan juga penanganan tanggul jebol atau rusak jaringan irigasi Pantelung sebenarnya tanggung jawab dinas pengairan provinsi Aceh. Distambiran telah melakukan koordinasi dan membantu perbaikan agar tanaman padi tidak lama terendam air. Darul Madrasah Aliyah Negeri Man Kembang Tanjung Pidi masih kekurangan guru PNS untuk empat bidang studi. Akibatnya pihak madrasah memberdayakan guru honor untuk menutupi kekurangan. Kapalaman Kembang Tanjung Dr. Andes Hanafiyah M.Y. MPD di sela-sela peringatan maulid Nabi Muhammad Wasallam di sekolah itu mengatakan guru masih kurang di bidang studi bahasa Indonesia, geografi, pendidikan, kesehatan, dan guru bahasa Inggris. Terkait kekurangan ini, pihak madrasah telah pernah mengusulkan ke kantor Kementerian Agama setahun lalu, namun hingga kini belum ada realisasi penempatan guru PNS di bidang studi tersebut. Sementara itu Mankembang Tanjung saat ini naik pangkat dari akreditasi B menjadi A. Status ini hasil penilaian tim asesor dari kabupaten dan provinsi. Darulun Pemerintah Kota Sebulsalam diminta segera menertibkan aturan Corporate Social Responsibility atau CSR serta membentuk forum terkait sebagai kewajiban setiap perusahaan yang ada di daerah tersebut. Salah seorang penggiat ekonom kreatif masyarakat Salam, Iskandar, mengatakan sudah seharusnya Pemko Salam berpikir soal pengelolaan dana CSR karena hingga saat ini belum ada realisasi secara terpola dan terukur dari perusahaan. Ia menilai sejauh ini pemerintah terkesan belum begitu perhatian untuk mengoptimalkan pengelolaan dana CSR perusahaan dengan membuat forum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 Hvordan er Twitter at Trump der er